Yang satu ini artis cantiknya Indonesia, Adanela Kak Risma. s a r n d a d i d i s a n t h k o c a r u Wasik o Selamat malam semuanya, kita goyang bareng-bareng lagi bro. you